Tapi kalau dengan amalia nyata Perbuatan Tolong nih antarkan ke rumahnya Bapak ini Yang kita kenal Bapak ini adalah orang yang Baik, orang yang saleh, Orang yang taat Ibadahnya pantaslah untuk dijadikan contoh ya, Tolong antarkan ke sana Tolong antarkan Hadiah ini, makanan ini Dan seterusnya jadi nasihat itu tidak dalam bentuk lisan saja. Gunakan dengan berbagai macam cara. Misalnya lagi eh kita liburan ke vila, anak kita diajak. Tapi teman-teman kita yang soleh pun diajak juga. Artinya mungkin kita kontak, ikhwan sapa, ikhwan sapa, ikhwan sapa, ikhwan sapa, eh ke vila. Untuk apa? Ini saya ingin memberikan bagaimana mendidik anak-anak saya. Jadi anak-anak pun diajak. Oh jadi berkenalan dengan teman-teman kita. Karena kita memiliki teman-teman akhirnya di filah apa? Salat jamaah. Anak kita kan? Salat jamaah juga. Diminta salat jamaah terus. Itu adalah proses conditioning, pengkondisian kita tidak perlu banyak bicara dengan anak tapi langsung dengan fi'liyah praktik tanpa kita harus memberikan nasihat secara lisan mungkin selama ini kemalasan anak untuk belajar agama karena mungkin kita hanya melalui proses lisan saja coba kita gunakan dengan dengan cara-cara yang sifatnya praktik itu tadi Kita setting acaranya, kita adakan, misalnya kita punya anak yang sudah agak besar, apa nah, nanti uh, temui tamu-tamu ayah, abi mau ngundang untuk makan siang bersama misalnya, kan bisa itu di setting untuk dikenalkan, ya. makan siang bersama, hanya sekedar makan siang. Tapi kan dari makan siang ada obrolan, anak kita kan mendengar, kan begitu. Nah sehat secara tidak langsung. Setelah makan siang kan tidak mungkin kan. Makan siang selesai langsung kan SMP. Selesai makan, pulang. Kan tidak. Apalagi mahasiswa. Makan habis sisa dibawa. Ini proses untuk mengkondisikan anak ya. Artinya apa? Jadi anak mendengar nasihat itu bukan dari lisan kita saja Tapi juga dari teman-teman kita Melalui obrolan-obrolan Melalui pembicaraan Dengan tanpa diarahkan Dengan tanpa harus didikte kepada anak kita Well, InsyaAllah Mudah-mudahan Allah memberikan taufik Memberikan hidayah kepada anak kita Sehingga dengan pengkondisian Pengkondisian dengan ya, Apa istilahnya amaliyah yang sifatnya Nyata seperti itu Kemudian anak kita pun menjadi terbawa Karena piah lingkungan itu tadi Kan begitu Contoh salah salafunah soleh Anak kita kan dititipkan ke orang soleh. Kan begitu. Itu artinya apa? Bahwasannya mereka menitipkan, orang tuanya menitipkan ke tempat lingkungan yang baik. Nah, kalau kita sekarang sulit kan untuk lingkungan kita di mana. Kalau di Pondok pesantren anak kita masih kurang ini. Ya kita bikin lingkungan sendiri. Undang, ikhwah ke rumah. besok lusa lagi ada acara kemana ya sambil acaranya santai, tapi memberikan dampak-dampak yang baik untuk anak-anak kita Allahu'alam Afwan bagaimana kiat-kiat untuk tetap sabar dalam mengarahkan anak di atas al-haq sedangkan pondok di Bogor cuma di Cilengsi dan penerimaannya sangat terbatas kalau harus keluar kota anaknya inginnya selalu dekat uminya ya ini memang maka di Bogor di kota harus ada kalau demikian ya, tidak hanya di Cilengsi ya, kiat-kiat untuk tetap sabar dalam mengarahkan anak Agar anak tetap di atas al hab As-shabr As ta'atillah. Bersabar di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita harus berusaha terus. Yang pertama, tentu ikhtiar kita doa. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi kesabaran. Di dalam mendidik anak. Terus berdoa. Selain itu juga kita mendoakan anak kita. Sebagaimana Nabi Ibrahim AS juga mendoakan anaknya. Agar tetap di atas jalan tauhid. Terus kita doakan. Kemudian juga. Berusaha memberikan keteladanan kepada anak Salah satu bentuk mendidik anak adalah dengan pendidikan Dalam wujud keteladanan Memberikan keteladanan Ini penting Karena bagaimanapun juga Sebagian besar keberhasilan pendidikan itu dengan keteladanan. Kita tidak banyak mungkin mengarahkan berbicara, tetapi ya, amaliyah nyata. Contoh misalnya, kita dituntun dalam agama ini, misalnya sholat sunnah di rumah. Ketika kita sholat sunnah di rumah, Anak-anak kita yang masih usia 3 tahun, 4 tahun, atau 2 tahun Itu biasanya ikut-ikutan Mereka belum Faham kalau kita ajari secara lisan Tapi mereka sudah melihat apa yang dilakukan oleh kita Makanya anak-anak usia 2 tahun, 3 tahun kan kadang-kadang ruku sujud, meskipun akhirnya gelosor Tapi kan mereka sebenarnya ingin meniru apa yang kita lakukan itu di situ pentingnya keteladana karena pada masa anak-anak itu ada satu fase di mana mereka memiliki sikap imitasi sikap meniru yang sangat kuat dari lingkungannya oleh karena itu kita harus membuat lingkungan yang mendukung supaya anak meniru yang baik ya di antaranya tadi kita menunjukkan sholat Sehingga kemudian dilihat orang ya, Bukan berarti kita sholat ingin dilihat orang Bukan, maksudnya kita sholat Dan anak kita pun akan melihat Apa yang kita lakukan Itu diantara Kita terus sabar Di dalam mendidik anak ya. Kadang anak-anak yang remaja Nasihat demi nasihat Kadang-kadang tidak Masuk keluar telinga kiri, keluar telinga kanan. Atau bahkan baru masuk telinga kiri sudah mental. Ya. Artinya tidak mau terima nasihat. Tapi terus kita doakan dia. Terus beri contoh. Ya. Dengan amalan-amalan kebaikan. Mudah-mudahan itu menjadi ya, menjadikan anak kita baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz anak pertama anak Laki-laki berumur 5 tahun Anak kadang tidak bisa Mengatasi dia kalau ada tamu Ada saja tingkahnya Menangis minta itu minta inilah Tolong nasihat Ustaz Bagaimana cara mengatasi anak Seperti ini Walhamdulillah Kalau misalnya Anak Bisa bertingkah seperti ini Artinya apa? Artinya anak ingin mendapatkan perhatian Anak usia 5 tahun sudah memiliki rasa cemburu Apabila anak usia 5 tahun, 4 tahun Muncul adiknya, lahir adiknya Itu biasanya ada kecemburuan Apalagi kalau uminya gendong terus, adiknya, apinya, gendong terus, ya kan? Ya. Nah, biasanya dia mulai bikin ulah. Apa ulahnya? Ada saja. Entah mencoret-coret di tembok, entah ngutak-ngatik apa. Itunya ingin diperhatikan. Karena apa? Karena selama ini sebelum adiknya lahir, dia yang selalu jadi pusat Perhatian begitu adiknya lahir, perhatian itu bercabang. Nah ini yang menjadikan dia kemudian tumbuh sifat cemburu. Nah, yang demikian ini kita harus uh, apa namanya betul-betul perhatian. Ya, jangan sampai kemudian terlalaikan kepada anak kita. Oleh karena itulah ketika anak Laki-laki berumur 5 tahun Ada tamu ada saja tingkah lakunya Nabi SAW Pernah Terjadi Ketika Sedang Mau mengadakan makan Kemudian Umar Ibn Abi Salamah an, Mengacak-acak piring Kemudian Nabi SAW menasihati Ya gulam Sammillah Kul biyaminik Kul mimma yalik Ini kan nasihat Nabi Artinya Nabi mengajarkan Tentang adab Maka anak kita pun seperti itu Ajari adab dalam pengertian, ya, dengan perkataan-perkataan yang halus, yang lembut, ya, diberitahu habis sedang ada tamu, ya, kamu diam dulu, kamu duduk dulu. Ya, tapi biasanya anak satu kali, dua kali diberi nasehat, kadang-kadang ya, masih seperti awal sikapnya. Nah yang seperti ini terus kita memberikan Nasehat Jadi Ketika anak Memberikan pola Tingkah laku Yang itu semua ingin menunjukkan Agar dia diperhatikan Maka Kita beri perhatian secukupnya Sambil diberi pengertian Kalau ada tamu Jangan ya, Melakukan atau Jangan menangis dan lain sebagainya Itu penting Kadang-kadang anak tidak diberitahu Dia merasa ya, Benar apa yang dilakukannya Anak-anak umur 4 tahun Sudah bisa diberitahu ya. Kadang dia Solat Lari-lari di depan sholat Diberitahu kalau sedang sholat jangan lari-lari Itu anak umur 4 tahun sudah paham instruksi seperti itu Oleh karena itu Usia 5 tahun bisa Asalkan Ketika kita Memberi Peraturan kita harus konsisten Memberi konsisten Jadi misalnya kalau nanti kamu tidak nangis Kalau ada tamu nanti kamu tidak nangis Nanti tak beri hadiah Buat seperti itu Dan konsisten kita untuk memenuhi janji Memberi hadiah Begitu tamunya pergi kemudian dia tetap tidak nangis Beri hadiah Ini untuk Menjadikan anak ya, Tidak memiliki tingkah laku yang macam-macam itu tadi. Kalau nanti ada tamu, misalnya Ahmad bisa sopan duduk di sini, atau kalau tidak duduk Ahmad masuk ke rumah, diam di rumah, tidak nangis, tidak nakal, dan tidak berbuat macam-macam, nanti diberi hadiah. Itu terus ya, diupayakan langkah-langkah seperti itu. Demikian tiga pertanyaan dari Depok, Bogor, dan Makassar. Alhamdulillah, mungkin itu saja dulu pembahasan kita pada kesempatan malam hari ini. alam biswab atas segala keterbatasan, kekurangan cara penyajian yang Anda sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan apabila ada kekeliruan, kesalahan, saya beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni Subhanakallahumma wa bihamdik Asyadu'ala ilaha illa anta astaghfirullah wa akhubu ilaik Wasallallahu ala nabiyyina Muhammad Walhamdulillahi rabbil alami